Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama tiga tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Perfirmanlah Tuhan. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, Orang-orang Gibeon -orang itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori. Dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon -orang itu, Apakah yang dapat perbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat adakan penebusan? Supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Gibion itu kepadanya. Bukanlah perkara emas dan perak urusan kami dengan Saul serta keluarganya. Juga bukanlah urusan kami untuk membunuh seseorang di antara orang Israel. Tetapi kata Daud. ...apakah yang kamu kehendaki akanku perbuat bagimu? Sesudah itu, berkatalah mereka kepada Raja. Dari orang yang hendak membinasakan kami... ...dan yang bermaksud memunahkan kami... ...sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel. Biarlah diserahkan tujuh orang anaknya laki-laki kepada kami... ...supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon... ...di Bukit Tuhan... Lalu berkatalah raja, Aku akan menyerahkan mereka. Tetapi raja merasa sayang kepada Mephiboset bin Yonatan bin Saul karena sumpah demi Tuhan ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti ayah yang dilahirkannya bagi Saul yakni Armoni dan Mephiboset dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai orang Mehola itu kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon -orang itu orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadappen Tuhan, ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari. Ataupun binatang-binatang di hutan pada malam hari. Ketika diberitahukan kepada Daud apa yang diperbuat Rispa binti Aya, kundik Saul itu... Maka pergilah Daud mengambil tulang-tulang Saul... ...dan tulang-tulang Yonatan, -tulang anaknya... ...dari warga-warga kota Yabes-Gilead... ...yang telah mencuri tulang-tulang itu... ...dari tanah lapang di Bethsan, San. Tempat orang Filistin menggantung mereka. Ketika orang Filistin memukul Saul kalah di Gilboa, Ia membawa dari sana tulang-tulang Saul... ...dan tulang-tulang Yonatan, -tulang anaknya. Dikumpulkanlah juga tulang-tulang orang-orang yang digantung tadi. Lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya. Di tanah Benyamin, di Zela, di dalam kubur kis ayahnya. Orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja... Maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yesbi Beno yang termasuk keturunan raksasa berat tombaknya 300 sikal tembaga dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya Kata mereka, Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu, terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob Pada waktu itu Sibkhai, orang Husa, memukul kalah Saf yang termasuk keturunan Raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Go. Elhanan bin Ya'are Oregim. Orang Bethlehem itu menewaskan Goliath orang Gad itu. Yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam. Dua puluh empat seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gat mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang